Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar terbaik buat anda Saya Ubi Rifal kembali hadir untuk anda hari ini Untuk kajian kitab Riyadu Solihin Karya Asyik Imam An-Nawawi Bersama narasumber Bapak Dr. K. Haji Syamsul Ma'arif M.A Assalamualaikum Pak K Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik anda ya Alhamdulillah baik Masabi Tetap sehat dong ya Ya Alhamdulillah Kalaupun sibuknya luar biasa ya Seharian penuh ini ya Ya Ya salah. <laughs> <laughs> ya uh, kita masih lanjutkan bahasan kita tentang uh, mujahada. mujahada. Mm -hmm, masih masih. Masih ya masih. Masih. Ya? Masih ya. Hadis keberapa sekarang ya kalau gitu? Hadis ke 13 sampai 14 ini. 13 sampai 14 belas ya. Mm -hmm. Baiklah sahabat. Uh, saya berharap anda mungkin jadikan ini sebagai catatan uh, penting buat uh, pelajaran hadis anda misalnya, atau paling tidak uh, mengkaji uh, kitab riadus sulhain, begitu ya. Mm -hmm. Dan kemudian ada Poin-poin penting yang kalau orang bilang jadi entry point buat nilai baik ke depan lah gitu ya Karena ada banyak ke rambu-rambu, ada banyak motivasi, ada banyak inspirasi dan ada banyak juga pengetahuan agama di dalamnya Nah anda bisa bergabung di acara ini nantinya Pada telepon 8291710 untuk ke Rahsa FM Jakarta Dan juga silakan Uh, bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS di 0817195955. Kami ingin sampaikan juga selamat sore bagi Anda yang mendengarkan acara ini Cahaya Sore Rasa FM Jakarta melalui uh, AM 792 kHz suara Asyafia. Radio Suara Asyafia Jakarta ya. Uh, selamat sore sahabat Asyafia di seantero jabodetabek yang mendengarkan AM 792 kHz suara Asyafi'i ya, Jakarta Kemudian acara ini juga dirilai langsung oleh 89,5 SPA FM Radio Suara Pulau Air Sukabumi Jawa Barat Selamat sore bagi Anda sahabat SPA FM ya Yang mendengarkan uh, RAS FM Jakarta sore hari ini Dan teman-teman uh, dari community radio Bahkan uh, radio partner dengan RAS FM Jakarta Di berbagai penjuru dunia Anda bisa dengarkan melalui Uh, www.rasfmjakarta.com live streaming hari ini ya. Baiklah kita akan mulai uh, bahasan kita dari kita Bariatul Shalihin mengenai bab uh, mujahadah. Silakan Pak Ky okay, ya, peroleh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin. Sholatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Para pendengar FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga pendengar suara Syafi'iyah suara Pulau Air juga ya dan suara Pulau Air yang dimuliakan Allah Kita akan melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin masih berkenaan dengan mujahadah bismillahirrahmanirrahim an abi abdillah wa abu abdurrahman sauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala dari abi abdillah kadang-kadang dia disebut dengan nama abdurrahman sauban saubane eh? Beliau adalah maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbil Anhu kata, dia berkata, "Sami Tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah, 'Ain laika bika throatis suju Lantasjuda lillahi sajdadan Illa rofa'akallahu biha darujatan Wahuttu anka biha khotiatun Kata Nabi Alaika Bikas suratis sujudi Hendaklah kamu sekalian Atas kamu sekalian Dengan memperbanyak Melakukan sujud, sujud. Alaika Bikas suratis sujud Ya, Kamu sekalian Perbanyak Sujud hmm. Kenapa Fainnaka sesungguhnya engkau Lantas juda lillahi sajdatan Illa rofa'akallahu bihadarajatan Jika kamu sujud Satu kali saja Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan Mengangkat ya Mengangkat satu derajat kedudukan, maksudnya. Wahyu to angka biyahoti aton dan kesalahan orang yang melakukan sujud tadi dengan sekali sujud saja akan dihapuskan. Jadi kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sekali sujud. Apalagi kalau Dilakukan berulang-ulang. Yeah. Nah. Lalu hadis ini dilanjutkan. Hadis yang nomor selanjutnya. An-Abi Sofyan Abdillah Ibni Busrin Al-Aslamiyyi. radhiyallahu anhu. Dari Abi Sofyan Abdillah Ibnu Busr. Kala. Dia berkata. Kala Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. bersabda. Khairun nasi man tala umruhu wahasuna 'amaluhu Jadi kata Nabi khairun nasi sebaik-baik manusia itu siapa? Man seseorang tala umruhu yang panjang umurnya tapi juga wa 'amaluhu yang baik ah, amalannya. Kalau begitu mafhum khulafahnya, faham kebalikannya, sejelek-jelek <laughs> manusia itu, <laughs> ya, orang yang panjang umurnya, tapi, jelek, amalnya, amalnya jadi, atau panjang angalnya, <laughs> ya, <laughs> jadi begini, ada, ada orang yang memang umurnya gak panjang, yeah. umurnya, gak begitu, banyak, tetapi kalau amalnya itu banyak, itu, termasuk kita ini diberikan kebaikan, kan kita kadang-kadang berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Atau katakanlah kalau kita ini melakukan silaturahmi kan, salah satu manfaatnya adalah kita akan dipanjangkan umurnya. Itu bisa jadi betul-betul umur kita ditambah oleh Allah ya kan, tetapi bisa jadi umur kita masih tetap. Hmm. Tetapi yang diperbanyak oleh Allah adalah amalia ibadah kita hmm. Jadi walaupun kita ini punya umur katakanlah 50 tahun atau 40 tahun Tetapi seakan-akan kita bisa melakukan sebanding dengan umur orang yang punya umur 40 yeah. atau 50 atau 60 tahun Itu kan luar biasa ya, Jadi orang bisa diukur kebaikannya itu dengan etos kerjanya, ya yeah. amalnya, ya amalnya, tentu dengan kesungguhan. Makanya kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa dalam teori hukum yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu itu mm. bahwa al-ajrul ala qadril mashakkah, mm. pahala itu Dilihat atau diukur Dari tingkat kepayahan Semakin kita ini payah Artinya sungguh-sungguh betul ya. ya, semakin kita akan mendapatkan Balasan, mendapatkan pahala Mendapatkan upah dari Allah semakin banyak hmm. Tetapi kalau kita ini senangnya nganggur, enak-enak Masa? Orang pengangguran <laughs> dapat gaji banyak. Hmm, gak mungkin ya. ya? Ya, gak mungkin. lah. Itu kalau dalam teori tasawuf hanya tulul amal. Tulul amal ya? Panjang angan-angan itu. Ya, ya. Biasanya orang yang kena penyakit tulul amal ini... ...akan mudah melakukan sesuatu yang sifatnya spekulatif, Main untung-untungan. Hmm. Itu gak menandakan kesungguhan seseorang. Hmm. Dan itu... Kayaknya Mas Obi sudah mewabah Di kalangan yeah. masyarakat Indonesia Iya. Yeah. Itu senang kalau diiming-imingi sesuatu Cepet Dengan ya. uh, upah yang besar yeah. Atau dengan balasan yang besar Padahal gak kerja Katakanlah begini Misalnya di HP kita hmm. Suka ada tawaran yang menggiurkan Tolong SMS Hanya 1000 atau 2000 dapat mobil Ya dari mana tuh mobil itu Enak aja gitu kan hmm. Kita diiming-iming Ternyata ada kelompok-kelompok tertentu Dalam sebuah sistem yang baik hmm. Itu membaca mentalitas bangsa Indonesia hmm. Salah satu mentalitas yang sudah memasyarakat Di kalangan kita ini adalah Bahwa kita ini punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang banyak spekulasi yeah. Jadi sedikit kerja bagaimana mendapatkan sesuatu yang banyak, upah mm. yang banyak mm. Sedikit modal mendapatkan untung yang gede mm -hmm. Nah ini tahu, mereka tahu memanfaatkan jaringan yang besar Sehingga yeah. mm. uh, tidak sedikit kerja uh, Masuk ke dalam HP kita SMS itu Tawaran-tawaran yeah. yang menggiurkan Saya kira ini harus di oleh para tokoh mm, mm, mm. Terutama Tokoh bangsa lah yeah, yeah. Jangan dirusak Masyarakat kita ini dengan iming-iming mm. Ya kan Sedikit-sedikit hadiah Sedikit-sedikit hadiah besar Melalui SMS 1000, 2000, 3000, 4000 yeah. Dapat mobil, mm. dapat tetek ini Ya Allah <laughs> itu merusak mental bangsa Indonesia ya yeah, yeah. Nah, itu tidak ada kesungguhan dalam berbuat. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat kepada kita ya. siapa yang betul-betul serius dalam beribadah, hmm. beramal soleh, Allah akan memberikan balasan ya. luar biasa, derajatnya diangkat oleh Allah juga. Kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita uh, kembali kepada hadis yang pertama tadi Berarti hmm. uh, hadis pertama itu lebih merujuk pada uh, kasortis sujud ya Iya itu salah satunya saja Mewakili dari sekian keseriusan hmm. beribadah itu hmm. kan hmm. Karena barometer seseorang di dalam beribadah Biasanya hmm. dalam wujud ke konkret itu melakukan ibadah salat kita Iya yeah. Sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dalam kita pahami secara luas hmm. Bisa jadi tidak hanya sekedar hmm. masalah sujud kepada Allah Tetapi hmm. amalia yang lain itu harus ada kesungguhan Amalia yang Keseriusan, baik tentu saja Tentu yang baik Jangan ya, ya. Nanti jangan derajatnya dapat. sama uh, uh, Derajat yang disampaikan tadi mungkin dari dari hadis tadi kan uh, Allah akan mengangkat derajat uh, dan dan satu derajat lah katakan Iya banyak eh, di dalam Al-Quran digambarkan misalnya ada keseriusan seseorang hmm. yang bekerja untuk hmm. untuk ya beramal ya hmm. Bekerja beramal untuk kepentingan keluarga, hmm. untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan hmm. ya orang yang ada di bawah tanggung jawab dia yeah. Itu ya Allah, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa ya Derajatnya akan dinaikkan, hmm. dosanya akan diampuni dan banyak hal diberikan nilai-nilai positif ya. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ya, artinya ini uh, kalau kita uh, mendalami hadis ini tidak sekedar pada konteks uh, tentang sujud saja. Iya, ya, termasuk dalam kita hmm. mencari nafkah untuk kepentingan keluarga kita. Hmm. Bekerja itu kan uh, sesungguhnya kalau kita niati hmm. secara tulus. Hmm. Tidak hanya segedar ibadah makhluh tetapi kerja-kerja hmm. untuk kepentingan keluarga, hmm. membangun kehidupan keluarga itu bagian daripada membangun sebuah masyarakat secara besar. Yeah. Ya, termasuk ajaran agama yang yeah. yang positif. Jadi 15 belas abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah sudah menandaskan itu ya bagaimana sebetulnya kita jangan sampai terjebak pada uh, tulul amal misalnya tetapi atau panjang umurnya tapi jelek amalnya kan ya kita, ya? ya ya panjang umurnya tapi ya. sementara uh, sedikit uh, amal pekerja baiknya. amal baik tersebut ya, ya. baiklah sahabat Rasul Ram uh, Anda bisa bergabung di acara ini silakan Anda bisa bertanya langsung dengan uh, Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif MA ada dua hadis yang disampaikan tadi dari kita berhadis Riyadus Sallihin masih dalam bab mujahada dan mungkin ada konteks yang secara spesifik yang anda bisa lontarkan juga untuk bertanya kepada pak kiai silakan di 8291710 atau juga jalur sms 0817195955 sudah ada telefon yang masuk silakan anda bisa bergabung sekarang juga Roshan Roshan cakap Alhamdulillah dengan siapa sore Bapak? pak ini Bapak Pak Inem Pak Inem Iya bukan Pak Rinem ya <laughs> <laughs> Kalau Rinem saya Rinem ya, lagi nih Inem Inem Pak Inem di mana Pak Inem Inem Inem Oh Inen di mana nih uh, Tinggal di pasar Minggu Oh pasar Inen. Minggu silakan Pak Inem uh, Kalau uh, mau tanya keluar dari konteks ini Silakan Pak silakan nah, Jadi uh, ka, uh, saya punya anak maksud mm -mm. eh, keinginan saya anak tersebut Uh, dipesantrenkan gitu kemauan hmm. orang tua lah, hmm. Hmm. Hmm. terus uh, kemauan anak ini nggak uh, mau gitu mintanya hmm. di sekolah di dekat rumah MTS hmm. atau apalah hmm. itu, hmm. hmm. hmm. iya. Uh, kalau memaksa atau oh, gimana ya? <laughs> <guluh> Bagaimana gitu ya kalau dipaksa gitu ya? Iya. Baik baik baik. Pak Inan itu aja. Iya. Baik terima kasih Pak Inan ya. Ya. Assalamualaikum. Ya Terima kasih. Iya Baik, ini yang di pasar minggu Yang lain, 8291710 Oh iya, SMS segera juga Di 0817195955 0817195955 Telepon anda lagi dulu ya Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa sore, Bapak? Pak Sugi Pak Sugi? Iya Apa kabar Pak Sugi? Alhamdulillah Sehat di jalan anda ya sekarang ya Di mana nih posisinya? Di daerah macam apa ah, putih kaputih, aiyah ah, macet ya, ya alhamdulillah, basuki <laughs> silakan basuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, uh, saya hanya ingin bertanya pak, mm -mm. Uh, kan kita harus berusaha ya, ya, mm -mm. Uh, tentunya kadang-kadang segala sesuatu harus dengar ilmunya ya pak, betul, hmm, harus dengan ilmunya dan tentunya mm -mm amalan pun harus dengan ilmunya hmm. supaya tidak sia-sia. Hmm. Nah, ini saya hadapin sekarang kadang-kadang kalau saya menghadapi suatu ya istilahnya sakit atau apa, kadang-kadang uh, jiwa itu kayak tidak menerima gitu. <laughs> tidak, tidak menerima datangnya sakit was, ya? Loh, was was, <laughs> oh, paranoid lah. Gitu. Oh, was, oh. was was, was. Yeah. gimana cara menghadapi supaya oh, hal itu tidak terjadi Ini masalah jiwa sudah nih Karena beberapa kali ngalamin ha masalah ini misalnya e 10 tahun yang lalu e pernah terjadi Tapi saya ikhlaskan e Sekarang yang saya hadapi itu Seperti <tuh> ini <oke. tuh> okay. Baik mudah-mudahan nanti tetap sabar ya Pak ya Ya yang akhirnya mm -mm. Uh, Kekerjaan terganggu karena Wah kalau sakit saya mati Kalau sakit saya mati iya Jadi akhirnya tidak tenang, ya, tenang, tenang Tidak tenang jiwa ya iya, iya. Baik Pak Sugi terima kasih ya Sama-sama Waalaikumsalam Pak Sugi hati-hati tenang jiwa anda ya Di jalan sekarang masalahnya ya Tidak tenang ngewas-was juga nantinya Baik Pak Samsyul tadi sudah ada Penelpon kita ya Dari Yang ada di jalan tadi ya dua orang ya Bapak Inen ya Bapak Inen di pasal minggu ya Tentang Eh, yang lain, yang berbeda sebetulnya dari apa yang disampaikan tadi. Silahkan, Pak. Iya, jadi kita ketika kita punya keinginan, katakanlah ingin menyekolahkan atau menpesantrenkan anak, ya harus kita tanya dulu kemauan seorang anak. Uh -huh. Jadi nggak boleh namanya paksaan-paksaan nggak -paksaan, boleh. Gitu ya? Iya, asal itu masih yang apa keinginan sang anak itu masih dianggap positif. Selagi positif kita dukung Kecuali kalau si anak itu mau melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya Baru kita harus stop itu Tetapi selagi itu positif ya kemana saja kita turuti saja Kalau belum mau ke pesantren jangan dipaksakan Bisa jadi kita bawa ke pesantren yang nganter belum belum pulang Dia pulang dulu Karena bukan keinginan dia Jadi pesantren itu tidak usah dipaksakan lah Alhamdulillah kalau masih punya keinginan sekolah di rumah Sanawiyah Aliyah ya kita dukung. Kalau bisa ya sekarang juga banyak pengajian-pengajian misalnya di masjid, di tempat para kiai para ulama di Jakarta. Ada kajian-kajian kitab kuning kita dorong untuk ikut serta mengaji kitab kuning tersebut. Saya kira kalau ada keseriusan, ada mujahadah gitu kan <tuh>. dalam menuntut ilmu sekalipun tidak di pesantren punya kualitas yang baik hmm. tidak kalah dengan anak-anaknya anak, -anak yang ini mujahadah juga sih orang tuanya nih mestinya ya <laughs> jadi bagaimana kemauan anak itu kita hmm. arahkan secara baik ya, ya. kalau Pak Sugih tadi mengenai eh, agak was was dia dan eh, bagaimana ilmunya nih, supaya dia bisa tenang gitu oke okay. iya itu Karena memang itu bagian daripada penyakit hati gitu kan, hmm. penyakit e, diri yang ada di dalam diri kita. Hmm. Kita kadang-kadang apa ya e, itu yang saya sebut sebetulnya ada urutan-urutan orang kenapa keturul amal itu? Itu kan awalnya dia terkena namanya namanya apa ya dalam bahasa hadis itu wah penyakit wahwahan ya wahan itu. Sahabat bertanya, "Wamal wahnu ya Rasulullah? Apa itu yang disebut dengan penyakit uhan ya Rasulullah?" Kala Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahyatul maut." Jadi, karena kita ini mencintai dunia. Jadi, hidup ini kekayaan. Kita jadikan sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai sebuah sarana. Demikian pula ya, kekayaan uang, harta benda dijadikan sebagai sebuah tujuan, akhirnya dampak Orang yang seperti itu akan benci dengan kematian Karena kita ini benci dengan yang namanya mati Apa saja yang penyebab ya Yang menjadikan kita ini bisa meninggal dunia Ya merasa ketakutan Sakit sedikit aja udah takut itu Seakan-akan bagaimana nanti kalau kita ini meninggal dunia Itu kan baru kena sakit oleh yeah. karena itu harus pikiran kita harus dirubah bahwa kekayaan itu bukan semata-mata kita jadikan tujuan, tetapi hanya sekedar sarana. Ya. Sehingga ketika tidak mendapatkan ya nggak apa-apa. Hmm. Ingatlah bahwa kehidupan ini tidak hanya sekedar yang ada di dunia sekarang ini, tapi ada kehidupan yang lain nanti. Dan itu banyak ya, hubudun ya, wa karohiatul maut. Penyakit sekarang, ya? masyarakat kita, masyarakat <laughs> modern, masyarakat perkotaan, hmm. mungkin ustadznya, kyainya, hmm. gurunya juga hmm. sudah mulai. Ya. Kenapa? Saya sering katakan bahwa kadang-kadang tokoh agama itu sekarang basyrohnya itu sudah mm. mulai tertutup dengan bisyaroh <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi basyrohnya ah, tertutup abi. dengan bisyaroh ya bisyaroh itu eh, tradisi di kalangan kiai mm. eh, dapat uang saku gitu ya mm. ya dulu kiai kiai basyrohnya sangat kuat ya kan penglihatan hatinya karena kedekatan dengan Allah tapi karena eh, sering dukung mendukung itu dipengaruhi oleh oleh pisharoh hmm. maka basirohnya lama kelamaan jadi menipis menipis nah, itu diantaranya hmm, jadi yeah. yang terkena eh, penyakit uahan itu tadi sebelumnya tidak hanya orang biasa saja yeah, orang -orang tetapi orang... itu sudah mulai masuk pada mm -hmm. tokoh-tokoh agama yeah. ya kan dan lain sebagainya ini hanya sekedar ingat, mengingatkan yeah. semua pihak ya. Baiklah kembali ya telepon anda 829 dan SMS 081719595 hmm. SMS dulu ini kerana hmm. banyak sekali uh, SMS hmm. Pak Kiai uh, Allah mengangkat derajat seorang itu bentuk konkretnya apa ya dari Bapak Sugeng ya, ya. di Taman Mini itu dulu Pak Kiai Ya banyak hal yang eh, derajat itu bisa saja kedudukan seseorang Hmm kedudukan seseorang tidak hanya sekedar di mata manusia tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya akan dinaikkan itu tidak hanya sekedar ya di dunia tetapi di akhirat yang jelas itu di akhirat ditempatkan oleh Allah pada kedudukan yang sangat mulia hmm, hmm. ya itu yang paling penting yang paling eh, pasti derajat di akhirat Allah angkat. Mm -hmm. Tetapi bisa saja derajat-derajat yang di dunia ini Allah juga muliakan dalam rezeki barang ya, itu. Ya. Bisa rezeki, bisa kedudukan, mm -hmm. bisa jabatan, eh, sesuatu yang dianggap itu sebagai sebuah hal yang yang secara umum menyenangkan. Mm -hmm. Ya kan? Derajat-derajat derajat, ya. ya. Ya ke iya, kedudukan gitu mm -hmm. ya. Tetapi kedudukan itu semata-mata di ia ya, kedudukan yang diridhai oleh Allah. Mm -mm. Bisa saja orang mendapatkan kedudukan, tapi dengan cara-cara nakal misalnya, itu tidak diridhai oleh Allah. Yeah, yeah. Tetapi kalau kedudukan itu dapat Rido dari Allah subhanahu hmm. Subhanahuwataala. Insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan. Dan biasa dipelihara ya. Ia ya, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Itu yang sulit. Hmm. <laughs> Mudah-mudahan kita dapat deraja tadi ya hmm. kedudukan dari Allah ya. Kembali telefon 8291710. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa sore? Assalamualaikum, dari ibu Lisa di Bekasi. Silakan, Bu Lisa. Ini gimana kalau kita tuh sudah taubat tapi? Masih aja buat, padahal kita menyesal. Mm. Kita buat masih buat aja nih sambel-sambel sambal. Ya, sambal, sambal. Kita, walaupun jaraknya enggak ada yeah. Melakukan lagi ya. Dosanya yang itu aja yang dikerjain. Mm -mm. Gimana supaya kita bisa lepas dari Gimana kita. supaya lepas sekali ya? Heeh. Mm -mm. nah, apa? Lebih baik lagi hidup ini. Kasih kami itu. Ini menyesalnya masih kurang nih guys. Iya. <laughs> Silakan oke. Okay. Iya, jadi dalam teori Ilmu pertaubatan. Ilmu pertaubatan. Iya, kan? ya. ada beberapa syarat mm -hmm. yang bisa taubat seseorang itu diterima. Yeah. Yang pertama emang ikhlaq mm -hmm. anda tunuk, mencabut dari segala dosa kemaksiatan itu. Yang nomor dua an adanya penyesalan. Yang nomor tiga mm -hmm. Allah Yauda ilaihi fizaman mm -hmm. dan mustaqbal, mm -hmm. tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dosa yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Tetapi kalau masih melakukan hal-hal yang sama maka tobatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya seseorang melakukan dosa besar, orang berzinah misalnya, tetapi sudah taubat, eh, melakukan lagi ya, tobatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagaimana supaya kita ini tidak melakukan lagi? Kita harus ingat, pelajari betul-betul bahaya orang yang melakukan dosa besar, bahaya dan nanti mm -hmm. dosa apa yang akan diterima bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, misalnya mencuri, mabok, ya kan, teler, merusak akalnya sendiri, mm -hmm. itu kan bagian daripada dosa-dosa besar. Yeah. Oleh karena itu seseorang harus memahami betul, diingat, ya kan, tadi dikaitkan dengan kehidupan bahwa orang itu tidak hanya sekedar hidup di sini aja ini mm -hmm. di alam dunia di Jakarta aja tetapi ada kehidupan yang lain hmm. ya itu yang lebih penting ya, untuk ya, diperhatiin ini tekanannya mungkin di ala yaud alahi fi zamanil mustaqbal ya ya jadi untuk Ibu itu Lisa tadi ya Ibu Lisa tadi hmm. di situ barangkali agak kurang kuat ya iya kalau tidak Berupaya untuk memelihara mm -hmm. Supaya tidak melakukan perbuatan yang sama Tahu-tahu kok dilakukan lagi, lagi. Tahu banyak itu tidak diterima oleh Allah Karena ya. itu persyaratan Jadi harus bersungguh-sungguh mujahadah juga nih Iya <laughs> harus sungguh-sungguh Jadi mujahadah itu bisa aspeknya Orang itu mengerjakan sesuatu mm -hmm. Bisa aspeknya itu Bisa menahan sesuatu hmm. Untuk ditinggalkan karena itu sebuah larangan hmm. Harus dengan sungguh-sungguh <laughs> Ya, ya, ya. Baiklah ibu, uh, mudah-mudahan saja terjawabnya. Harus dengan sungguh-sungguh oh, itu ya. Itu kampanye pakai ya, bukan yang lain-lain maksudnya ya. Yeah, yeah. <laughs> Harus dengan sungguh-sungguh. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> Baik, kemudian ada uh, Telepon lagi dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo. assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Salam dengan siapa? Sore, Bapak dengan Pak Abdul Rahman. Bapak Abdul Rahman Pak kabar? Alhamdulillah. Di mana nih Anda? Sedang perjalanan. Ah iya. silakan Pak Abdul Rahman. Iya, ke Kyai Samtul. Iya, bukan Kyai ini. Kita hendak kawin lagi tuh bagian dosa, enggak bagi Kyai. Iya, <laughs> iya. Begitu ya. ya? Iya, makasih. Iya, makasih sama-sama. Waalaikumsalam -sama. <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. SMS kemudian uh, dari Bapak Syamsuddin di Jalan Tambak Manggarai ya. Pak okay, Kyai, saya mau tanya bagaimana kalau saya terlalu keras mendidik anak kalau disuruh ngaji sampai saya kurung di kamar mandi kalau dia tidak mau mengaji? Iya, <San> iya <San> <San> ya, memang ini kadang-kadang eh, kita perlu memberi apa memberikan sesuatu yang bisa membuat seseorang atau anak katakanlah ya. Uh, katakanlah sebagai sebuah takzir hmm. namanya takzir dalam bahasa pesantren itu gitu, kan? ya <laughs> <laughs> takzir itu penting tetapi jangan sampai dengan takzir itu uh, apa anak itu menjadi ketakutan juga hmm -hmm. harus dipertimbangkan takzir itu yang yang wajar wajar saja oh, yeah, yeah. ketika misalnya memberikan selentikan hmm. memberikan ya mungkin ya kalau dulu pakai apa itu Pakai... Ya, rotan <laughs> <laughs> Ya jangan rotan lah Apa gitu di uh, pukul tangannya yeah, gitu yeah. Ya itu takzir aja Tapi jangan sampai membuat luka Atau membuat tambah takut mm -hmm. seseorang mm. Ini yang menjadi masalah memang Ada metode-metode yang Dipraktekan oleh Ulama-ulama terdahulu mm. ee, Lalu dikritisi oleh pemikir sekarang mm. Padahal ya mungkin masih bisa dipertahankan ya praktek-praktek yeah. metode ulama-ulama terdahulu ketika bersungguh-sungguh Memberikan apa dorongan kepada anak-anaknya, murid-muridnya untuk yeah. melakukan sesuatu yeah. de Dengan sungguh-sungguh sehingga kadang-kadang ada takziran-takziran -ta tertentu hmm. Tapi kadang-kadang orang sekarang main kritik aja yeah, gitu yeah. Lah. Ini perlu didiskusikan yeah. ya kan Tapi mungkin yeah. lihat-lihat kasusnya juga Pak betul, kaya, ya Betul, betul kan, nah. Anak itu berbeda-beda gitu kan Hmm <laughs> Artinya ada yang nakal sekali yang tidak gitu ya. Hmm. Baiklah uh, mengenai tadi uh, kalau uh, keputusan kawin lagi gimana? Huh? Uh, ini kayaknya Mas Khalil yang <laughs> najis. <nanya. laughs> <laughs> yeah. Ya Mas Khalil itu kiai dia itu, yeah. dia suaranya saya kenal, saya dikenal gitu, ya. <laughs> dia mungkin mau kawin lagi gitu. Bera-bera supaya <laughs> ya, ya. Baiklah uh, nanti didiskusikan di bawah aja itu ya. <laughs> Telepon anda lagi delapan dua sembilan satu Halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa sore? Dengan Ibu Alia Ibu Alia di mana nih? pisangan, pisangan. Silakan Bu Aliya. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini saya mau nanya Pak Puasa nggak apa-apa kan ya? Ya yeah. uh, silakan silakan Bu. Uh, gini ya Pak, yeah, kan yeah. Uh, saya udah ngelakuin puasa Senin Kamis setiap, mm -hmm. uh, pokoknya kalau kita enggak nggak head puasa Senin Kamis. Tapi kan ada bilang orang tua tuh pernah bilang. Coba kamu puasa untuk lahir anak kamu hmm. Atau lahir suami kamu Hari lahirnya gitu maksud hmm. saya Pak Ustadz Terus apakah itu boleh hmm. Saya puasa di hari lahir anak Atau hari lahir suami hmm. Atau hari lahir saya sendiri hmm. gitu ya Pak Ustadz Sedangkan itu tuh kalau saya lakukan Saya hanya dapat dalam seminggu Satu hari yang gak puasa hmm. Jadi hari minggu doang Jadi setiap harinya itu saya selalu puasa kecuali hari Minggu karena anak dan suami memang semua lahir ada di hari-hari yang saya sebutin tadi, <laughs> cuma hari Minggu doang yang nggak. Ya. harinya ya, iya. Iya. iya. Uh, saya minta tolong jawabannya. Right, terima kasih ya, Bu Aliyah. Makasih atas. Ya, iya, iya. Ya. Sama -sama. Assalamualaikum, Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, silangkar anda jawab dulu mengenai pertanyaan dari uh, Ibu Aliyah di Pisangan tadi. Puasa, uh, kalau bisa puasa hari lahir anak atau hari lahir suami sementara uh, anak-anaknya ada yang lahir Senin, Sasa, Rabu, Kamis, Jumat <laughs> kecuali hari Minggu. Ya, kalau memang mau ya, tidak apa-apa. Jadi mulia gitu kan. Nabi juga, kenapa Nabi itu puasa Senin itu kan dalam salah satu hadis itu ceritakan karena memang hari Senin itu hari kelahirannya. Ini hmm. e, disitulah justru Nabi e, meratukan ya. Iya sunnah, sunnah dianjurkan itu hmm. kan e, memperingati kelahiran <laughs> gitu kan. Ke banyak orang Misalnya mengadakan milad, hmm. mengadakan Maulid, hmm. mengadakan ulang tahun gitu hmm. kan dengan pesta-pesta yang kadang-kadang hambur hamburkan harta kekayaan. Hmm. Tetapi akan lebih baik kalau memang kita ini mengambil momen-momen ya. tertentu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa tadi. Kalau memang hmm. mampu bagian daripada riyal, tidak mengapa hmm. itu baik. Menurut ajaran agama, hmm. karena Nabi sendiri juga puasa hari Senin karena itu hmm. dalam hari Senin itu salah satunya adalah hari ya alasannya adalah kelahiran Nabi itu sendiri Maka melakukan milad dengan eh, puasa yeah. Jadi enggak apa-apa kalau memang eh, mampu gitu ya, kalau enggak mampu ya jangan dipaksakan Iya yeah. Nah, memang kita perlu Riyadhuh khusus gitu ya yeah. Para ulama-ulama terdahulu itu begitu Mas Tidak yeah. hanya puasa Hanya untuk dirinya sendiri Tapi kadang-kadang mewasani santrinya mm -mm. Ya kan Saya mendengar misalnya seorang ulama besar Hashim Ash'ari itu Bertahun-tahun puasa Hanya untuk santrinya Sehingga Luar biasa begitu selesai Santrinya itu jadi ulama-ulama besar juga gitu kan yeah. Karena memang Kiai-nya juga ikut Riyadhuh Muasani hmm. santrinya lah sekarang ini Kadang-kadang dia ini enggak puasa hmm. gitu, kan? yeah, yeah. Ya itu bagian daripada Riau toh yeah. Ada SMS uh, masukan dari Bapak Rahmat di Pelabuhan 2, Sukabumi ya mm -hmm. Pak Rahmat kalau mm -hmm. anda uh, sebetulnya kita bisa terima tentang apa yang anda sampaikan, tetapi anda bisa dengarkan secara menyeluruh ras FM ya. Mm -hmm. Jadi ada ada segmen-segmen khusus yang memang juga membahas mengenai perkembangan umat Islam politis uh, internasional mm -hmm. dan bahkan uh, ya, yang terkini ya mm -hmm. termasuk juga fatwa ulama terkini uh, juga ada dan kemudian dan kalau uh, mengenai hal-hal yang terbaru Anda bisa dengarkan pada hari Rabu pagi ya jam 8 pagi di Bincang Pagi Rase FM Jakarta ada kerjasama dengan majalah Al Mujtama dan ya, kemudian juga dengan uh, Surah Islam ya mm -hmm. jadi pada sore hari ini uh, memang kajian kita kajian kita Briyatul Salihin betul ya iya iya, iya. jadi uh, bukan ini tetapi Anda bisa dengarkan menyeluruh di Rase FM insyaallah ya. iya ya baiklah <laughs> kembali uh, telepon 829-1710 Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa sore Bapak? Dengan Andi Pak Pak Andi di mana nih? Saya di Ciganjur Pak Oh, di Ciganjur? Iya Pak Oh ya, Jakarta Selatan ya iya, betul. silakan Pak Andi Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya Pak Kiai mm -hmm. Itu bagaimana cara membedakan Antara bisikan uh, hati dengan bisikan setan Pak Kiai hmm. Makanya kadang saya merasa pengen apa dalam arti saya ingin berbuat baik tapi mm -hmm. di bisikan kedua saya berpikir apa berpikir, berpikir ulang berulang lagi gitu mm -hmm. lagi ya itu aja ya yeah. baik terima kasih Mas Andi, mm -hmm. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Mas Andi terakhir ya telepon anda ya ayah silakan iya jadi kadang-kadang kita dalam melakukan sesuatu itu memang apakah kita ini ada keinginan kuat merupakan suara hati nurani mm -hmm. apakah itu sebagai sebuah bisikan bisikan saya. Jadi kita, kita melihat bahwa keinginan kita itu apa hanya sekedar nafsu saja, ya kan? Mm -hmm. Keinginan kita yang dipengaruhi oleh ya katakanlah kesombongan, dipengaruhi oleh sifat-sifat yang buruk. Maka kita di dalam melangkah itu diperintahkan oleh agama untuk selalu meminta petunjuk dari Allah, minta perlindungan ketika kita dihadapkan pada pilihan saja. Yang mungkin dalam pandangan kita semuanya baik mm -hmm. Tetapi kita masih diperintahkan untuk istigharah misalnya mm -hmm. Minta bahwa itu betul-betul uh, Bahwa itu adalah petunjuk dari Allah yeah. Dan pilihan itu juga tidak hanya sekedar sekali dua kali kita lakukan Tapi berulang-ulang Jangan-jangan apa yang kita dapatkan ini hanya bisikan-bisikan setan. Maka berulang-ulang Insya Allah Kalau sudah ada tanda-tanda Petunjuk yang kita yakini bahwa itu dari Allah dan melalui proses katakanlah solat istiqorah dan itu dilakukan berulang-ulang insya Allah itu sebagai sebuah kebenaran yang nyata. Ya, ya? Tapi kalau hanya sekedar, jangan-jangan ya, ya, pengaruh syahwat, pengaruh keinginan pribadi, peng kesombongan dan lain sebagainya, sekalipun yang dilakukan itu baik, bisa jadi itu hanya hanya bisikan setan. Ya, ya makanya kita juga minta perlindungan dari kudaan kudaan syeta, hmm. itu kan baik. Uh, selamat sore juga bagi uh, sahabat yang mendengarkan di Jawa Barat ya, Bapak Muflihun ini uh, Muflihun di Tegal ya hari ini ya sedang hmm. mendengarkan Rasm FM Jakarta. Hmm -hmm. Uh, pertanyaannya melalui SMS dan ini terakhir ya buat anda. Kalau kita sedang sujud atau sholat Terus tiba-tiba handphone bunyi Kita sholatnya diterusin atau berhenti pak Atau mematikan handphone Ya beli baru Lem biru aja lempar beli baru ya Iya ini Menjadi kajian fikih baru Pak Ketika saya mengikuti kajian Hadis ya Dosen-dosen hadis Di di Jogja Setahun yang lalu itu Pak Kiyai Profesor Ali Mustafa Yaakob ah. Dia adalah Imam hmm. Ia, Besar ya Imam Besar Mesir Istiqlal juga hmm. pernah melontarkan itu Bagaimana hmm. ketika misalnya seorang <laughs> Imam Tahu-tahu oh, HP-nya bunyi, ya? bunyi Lalu lagunya itu Teng-teng-teng-teng <laughs> Teng-teng-teng-teng <laughs> Nah itu kan bisa <laughs> <laughs> <laughs> Ya kan uh, Maka Kata beliau gitu ya ya Boleh aja dimatikan daripada itu Mengganggu ya. yang lebih besar Tapi ya. memang perlu dibahas misalnya Batasan-batasan Seseorang yang melakukan gerakan-gerakan besar Sampai ya, tiga, tiga kali, kali dalam sholat ya. Juga perlu dipertimbangkan Ya, ya. ya. ya. Baiklah, uh, saya rasa cukup untuk sahabat yang sudah uh, bergabung di acara ini karena waktunya tidak memungkinkan ya. Dan untuk yang SMS juga saya rasa juga sudah cukup. Jadi mohon maaf kalau memang tidak uh, terjawab uh, pertanyaan anda melalui SMS. Kita akan jumpa kembali pada pekan yang akan datang bersama Bapak Kyai Haji Dr. Ashamsul Ma'arif MA. Ya kalau anda ingin bertemu dan berjumpa dengan beliau tanggal berapa Pak Kyai? InsyaAllah tanggal 24, tanggal 24 ya? ya di Masjid Istiklal ya? Iya itu Beliau khutbah Bukan khutbah islami Acara islami hmm. Kalau mau ketemu di sana gitu ya Tapi memang saya juga mengajar tadi juga mengajar di Masjid Istiklal. Tiap satu bulan sekali kajian hmm. tafsir Tafsirul ahkam hmm. Ra'iul bayan Fi tafsiri ayatil quran hmm. Karangan Muhammad Ali As-Sobuni hmm. Jadi Dapat saya baca lagi setelah ba zuhur, bada zuhur. Ya. Tiap hari? Tidak, tiap hari tapi sebulan sekali. Sebulan sekali Karena ya. itu banyak yang mengisi oh, ah, ya. Ah. Oh ya. Baiklah uh, closing pakai silakan. Ya, 1 uh, menit saja karena waktunya tidak mungkin. Ya, kan? mari kita tutup saja. <laughs> ya. Pengajian ini kenang-kenangan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'na bima Tana wa 'allimna ma yang fauna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa mursalin.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 akan melimpahkan pahala untuk kita bersama.